Waktu Indonesia Barat Saatnya Berita Pagi Assalamualaikum sederhana berita pagi edisi hari ini Rabu 6 Maret 2019 dibacakan ilham Seorang anggota Polres Aceh Barat terlibat duel dengan perampok Hujan es yang disusul badai landa kawasan Tangse Warga sumut meninggal tabrakan di Biren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 Cederalun, seorang anggota Polres Aceh Barat, Senin malam kemarin sekitar pukul 22.30 terlibat duel dengan seorang laki-laki yang diduga akan merampoknya saat melintas di Jalan Generasi, Desa Senebo, Kecamatan Johan Pahlawan, Melabuh. Kapolres Aceh Barat AKBP Raden Bobby Arya Prakasa mengatakan kasus tersebut terjadi ketika seorang anggota polisi mengendarai sepeda motor melewati jalan generasi desa Senebuk Melabuh dengan pakaian biasa. Tiba-tiba sebuah sepeda motor menghampirinya dengan gelagat akan merampok. Ruas jalan tersebut sangat sempit dan gelap di beberapa titik. Ketika pelaku terlihat semakin nekat, si polisi pun tak mau ambil resiko sehingga langsung terjadi perkelahian satu lawan satu. Pelaku akhirnya terdesak sehingga memilih kabur ke hutan di kawasan itu. Sang polisi berusaha memburu sambil melaporkan kasus itu ke markasnya. Beberapa saat kemudian sejumlah personel Polres Aceh Barat dikerahkan ke lokasi untuk memburu pelaku. Namun upaya untuk membekuknya belum berhasil. Meski demikian polisi berhasil menyita tas dan sepeda motor yang ditinggalkan pelaku. Setelah diperiksa isi tas termasuk jok sepeda motor ditemukan sejumlah barang seperti selembar bendera bintang bulan, sebuah borgol, satu buah magazin, 40 butir amunisi, dan satu kartu ATM Bank Mandiri yang tertera nama seorang pejabat di Kabupaten Aceh Barat. Kasus ini masih didalami penyidik Polres Aceh Barat guna mengungkap siapa pelakunya, termasuk motif dan hubungannya dengan semua barang bukti yang kini diamankan. Sedara lun hujan es yang mengguyur kawasan Dusun Geni, Gampung Lok Ketapang, Kecamatan Tangsepidi pada selasa kemarin sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat mengebohkan warga. Sekitar 30 menit butiran-butiran es menimpa atap rumah dan kendaraan yang terjadi di Dusun Geni. Saat hujan es berhenti, tiba-tiba badai datang menerjang rumah warga di dusun tersebut yang menyebabkan beberapa atap rumah warga disapu angin kencang. Kecil Lok Ketapang Mustafa mengatakan hujan es hanya terjadi di Dusun Geni Gampung Lok Ketapang saat warga sibuk beraktivitas pergi ke kebun. Fenomena alam itu awalnya terjadi mendung hitam yang menyelimuti kawasan Tangse. Gumpalan awan tersebut berubah menjadi hujan es seukuran batu cincin. Bahkan sebagian warga memanfaatkan fenomena alam itu dengan menampung hujan es menggunakan telapak tangan. Kedaraun setelah 8 hari menunggu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh bersama petugas TN Gunung Loser dan WCSIP berhasil menyelamatkan seekor buaya muara di Kuala Puntung, Desa Ujung Mangkik, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan pada Senin lalu. Diduga hewan bersisik baja ini merupakan buaya migran dari tempat lain. Salah seorang warga, Yusnan, mengatakan hewan ini awalnya diketahui dari salah seorang nelayan asal desa Ujung Mangki yang sedang mencari ikan di lepas pantai desa setempat. Bahkan nelayan yang dimaksud sempat mengira bahwa hewan lindung tersebut adalah batang kayu yang mengapung di tengah laut. Tak lama berselang, warga yang berada di sekitar Kuala Puntung diebohkan dengan munculnya sosok buaya yang mondar-mandir mengitari muara. Kondisi ini meresahkan warga hingga menyedot perhatian petugas keberadaan boya itu terus dipantau petugas bksda Aceh dengan melibatkan sejumlah pihak akhirnya diputuskan hewan tersebut harus ditangkap sebelum mengancam keberadaan masyarakat sekitar Anda sedang mendengarkan berita utama serang, serang di, epam. di epam. Syederalun Jasad Usman Muhammad, 70 tahun, warga Gampung Belanggapu, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya, ditemukan mengapung di aliran sungai di kolong jembatan Rangka Baja, Trung Campli, Kecamatan Gelumpang Baru, yang berbatasan dengan Gampung Pasilo, Kecamatan Kembang Tanjung, selasa kemarin sekitar pukul 7. Data dari polisi menyebutkan korban mengalami gangguan jiwa. Kasar reskrim Polres PDI AKP Mulyadi mengatakan korban Usman Muhammad keluar dari rumah di Belanggapu Senin lalu sekitar pukul 9. Pihak keluarga tidak mengetahui arah dan tujuan Usman. Belakangan pihak keluarga mengetahui jasad Usman telah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Jasad korban awalnya ditemukan oleh Anidar 35 tahun yang saat itu Anidar menggunakan sepeda motor melintas di jembatan Terung Campli. Jasad ditemukan dalam kondisi terapung di aliran sungai. Jasad tersebut tersangkut di bambu yang digunakan untuk menangkap ikan. Temuan itu segera diberitahukan ke warga hingga sampai ke polisi. Warga bersama polisi dan TNI mengevakuasi jasad Usman untuk dibawa ke RSUD Tengkucit di Tirosigli. Hasil visum petugas medis mengatakan tidak ditemukan adanya bekas penganiayaan di tubuh korban. Syederalun Umar Sidi Lubis, 35 tahun, warga desa Tanjung Selamat, kecamatan Padang Tualang Langkat, Sumatera Utara, meninggal dunia akibat sepeda motor Mega Pro yang dikendarainya bertabrakan dengan mobil pickup. Kecelakaan ini terjadi di kawasan desa Paku, Simpang Mamplam, Biren, Senin kemarin. Kanit Lakalantas Polres Biren Aiptuzul Karnin mengatakan kecelakaan berawal saat sepeda motor Mega Pro yang dikendarai Umar Sidi Lubis melaju dari arah Banda Aceh ke arah Medan. Setibanya di kawasan Desa Paku Simpang-Mamplam, korban hendak mendahului dam truk dan becak mesin yang melaju di depannya. Namun naas saat bersamaan dari arah berlawanan muncul mobil Suzuki Carry Pickup yang dikendarai Bukhari warga Desa Paku Simpang-Mamplam sehingga Mega Pro dan Pickup langsung bertabrakan. Akibatnya sepeda motor Mega Pro terjatuh dan terhempas di jalan. Korban yang dalam keadaan luka parah segera dilarikan ke IGD RSUD Biren. Namun korban meninggal dunia setelah setengah jam mendapat perawatan. Sederalun para petani kopi di Kecamatan Pantan Cuaca, Gayulues saat ini tengah diantui serangan hama penyakit yang masih belum jelas jenisnya. Serangan tersebut dimulai dari kematian tanaman pelindung yang kemudian ikut mematikan tanaman kopi. Seorang petani Aman Samsir mengatakan serangan hama penyakit itu mulai menjalar ke beberapa lokasi tanaman kopi. Tanda-tanda tanaman yang diserang hama diawali dari tanaman pelindung kopi seperti pohon pete yang tiba-tiba mengalami kekeringan dan akhirnya mati. Tanaman kopi di bawahnya juga mengalami hal yang sama dan tiba-tiba kering kemudian mati. Para petani yakin kematian tanaman itu terjadi akibat serangan hama. Namun para petani mengaku tidak tahu jenis hama tersebut. Para petani juga belum mengetahui bagaimana cara membasmi dan mengantisipasi serangan hama yang mematikan itu. Petani khawatir serangan hama ini akan mengakibatkan gagal panen, produksi kopi juga pasti menurun. Oleh karena itu, Aman Samsir sangat mengharapkan pemerintah daerah agar menurunkan tim dari dinas teknis terkait untuk melakukan penelitian terhadap serangan hama.